Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah, nahmudhu wa nastainhu wa nastaghfiru, wa nawaitu billaah min shurur anfusina wa min syi'at amalina. Meya'dhi Allah, فلا مضلله, وَمَيُدْلِ الْفَلَهَدِيَالَه. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqaatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu aladhi khalakakum min nafs wahidah Wa khalak minha zawjaha wabath minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wa attaqu allaha aladhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana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 Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wasara al umuri muhdathatuha fa innakulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah terlimpah kepada diri kita semua, terutama kita diberi kenikmatan untuk bisa hadir di dalam majelis ini, Allah memperkenankan diri kita untuk duduk bersimpuh mengkaji apa yang telah disampaikan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasalla ini adalah merupakan karunia yang teramat besar di tengah sekian banyak manusia mereka memiliki waktu, kesempatan, harta dan kesehatan yang ada pada tubuh mereka. Tetapi Allah tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terpilih untuk kemudian bisa datang ke majelis taklim Mendengarkan Kalamullah Mendengarkan Sabda Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Sudah sepantasnya apabila Kemudian kita bersyukur Karena kita bisa bertakarrub ila Allah Mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk Talabul ilm Ikhwafiddin Azakumullah Salah satu Hal yang penting Dan senantiasa Diingatkan Oleh para ulama Adalah Bab tentang masalah keikhlasan Bab tentang Niat Agar keikhlasan itu terpanjang Secara kokoh Di dalam diri Seorang muslim Al-imam an-nawawi Rahimahullah Meletakkan bab masalah Keikhlasan ini Pada awal tulisan beliau Di dalam kitab Riyadus Salihin Demikian juga para ulama yang lain Senantiasa mengingatkan Tentang masalah ini Karena sebagaimana kita ketahui Bahwasannya Syarat Ibadah diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu diantaranya adalah Ada atau tidak adanya keikhlasan itu Maka Masalah keikhlasan Adalah sesuatu yang teramat Penting Dan Masalah keikhlasan ini Adalah masalah yang teramat Sangat Menentukan Seseorang dengan amalnya Karena itulah Para ulama senantiasa meletakkan bab ini dalam pembahasan-pembahasan yang sedemikian lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan tentang pentingnya melakukan ibadah, melakukan segenap amal dengan menyandarkan diri kepada keikhlasan dengan mendasari diri amal tersebut di atas keikhlasan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa umiru illa liyabudullaha mukhlisinal huddi dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali Beribadah Kecuali hanya Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengikhlaskan Ibadah tersebut Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keikhlasan ini Seseorang Melakukan Satu perbuatan yang perbuatan itu mungkin menjadi sebuah kebiasaan Maka dengan keikhlasan Dengan memancangkan niat ikhlas Pada dirinya Perbuatan itu akan bernilai sebagai sebuah ibadah Banyak sekali Tuntunan para ulama untuk senantiasa Menjaga keikhlasan ini Seseorang bisa beramal Pada awalnya dilandasi dengan Niat yang ikhlas Tetapi di tengah perjalanan Niat itu bisa berubah Dan seterusnya Karenanya Masalah keikhlasan adalah masalah yang senantiasa diingatkan oleh para ulama Agar kita senantiasa memperbaharui niat tersebut Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda innallaha la yang dhuru ila ajsamikum wala ila suarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk tubuh kalian Jasmani kalian Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pula melihat kepada Rupa kalian Bentuk kalian Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Melihat kepada hati-hati kalian Maksudnya adalah niat yang dipancangkan apakah ikhlas atau tidak Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat Juga Amal-amal Yang kalian perbuat Fudail ibn iyad rahimahullah Ketika Menyebutkan ayat di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, liab luakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu Wa Taala menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amal perbuatannya? Maka yang dimaksud adalah akhlasuhu wa ashwabu. Terkait kepada keikhlasan dan keselarasan dia di dalam beramal. Apakah amalnya itu selaras dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ada orang yang bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah Wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan keikhlasan dan keselarasan itu? Maka beliau rahimahullah menjawab Innal amala idha kana khalisan Walam yakun swaban lam yuqbal Sesungguhnya amal itu Apabila dilandasi dengan keikhlasan akan tetapi tidak dilandasi dengan keselarasan, mencocoki tidak mencocoki dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka amal itu tidak diterima. Wa idak kana sawaban walam yakun khalisan lam yubba. Demikian juga apabila amal itu dilandasi seseorang beramal ada tuntunannya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian, ketika dia melakukan amal, kemudian dia tidak landasi dengan keikhlasan, maka amal itu pun tidak diterima. Inilah pentingnya keikhlasan. Berapa banyak kita melakukan satu perbuatan? Dan kita kemudian tidak aman Dari Ria Dari satu perbuatan Sumah Ingin didengar oleh orang lain Atau Seseorang beramal Karena ingin Atau khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dianugerahi keikhlasan dan ittiba mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dia akan bisa untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala beramal dengan ikhlas Maka Keikhlasan ini adalah sesuatu yang Teramat penting Karena kita akan Melihat ya, Amalan itu diterima ataukah tidak Seseorang yang beramal Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan kemudian Menghiraukan Apakah kemudian dia akan memiliki pengikut atau tidak Lihatlah bagaimana para nabi, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kisah ini diungkapkan di dalam sahih Al-Bukhari Ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut Ada seorang nabi yang hanya mengiku, yang Memiliki pengikut Satu dua orang Ini menunjukkan bahwasannya Ketika berdakwah, Ketika berupaya Untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala Targetnya adalah bukan untuk Memperbanyak pengikut targetnya bukan untuk kemudian melakukan perekrutan orang-orang yang didakwahi itu hendaknya dia mengusung dirinya, bukan seseorang yang beramal dengan keikhlasannya bahkan merasa takut khawatir kalau amal itu akan justru menjatuhkan dirinya karena setiap saat dia diintai dijatuhkan dengan perbuatan ria ataupun sum'ah atau dia khawatir amalnya dilandasi karena keinginan-keinginan dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita Wataku dunia, wataku nisa. Hati-hati kalian dari dunia, dan hati-hati kalian dari para wanita. Karena sesungguhnya bisa saja seseorang itu berubah niatnya, berubah pendiriannya, karena urusan-urusan keduniaan. Berapa banyak Orang yang kemudian dirinya kepribadiannya terbentuk karena lingkungan yang ada di di sekitarnya, yang tadinya sedemikian ikhlas menyampaikan dakwah, tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ketika dunia menghampiri dirinya, dia, bir, dia bisa berubah lidahnya menjadi kelu, kelu untuk menyampaikan al haq kelu untuk menyampaikan kebenaran. Sebab kalau kebenaran itu dia sampaikan, akan habis. Dia tidak bisa lagi mengisi di tempat tersebut. Padahal tempat tersebut itu adalah bahagian dari sisi kehidupannya. Dia tidak akan dapat amplop lagi. Angpau bisa pergi dari situ. Maka ketika ditanya bagaimana mendengarkan Radio Roja. Ya kalau termasuk awam ya tidak apa. Misalnya. Tidak ada ketegasan Tidak ada kemudian sikap furkan Untuk menjelaskan kebenaran Itu adalah kebenaran Sesuatu yang salah itu adalah salah Lingkungan membentuk dia Keadaan kemudian bisa merubah seseorang Bahkan yang lebih dari dari itu dia bukan semata-mata kemudian Kelu untuk menyampaikan kebenaran Lebih daripada itu dia justru terbalik Memberikan subhat-subhat Orang yang menyampaikan kebenaran Dikatakan sebagai orang yang Menceritakan tentang masalah fitnah Saya orang Sunda tapi bisa menyebut F Jangan kira orang Sunda tidak bisa Mengucapkan F Menjelaskan kesalahan-kesalahan seseorang Kemudian dituduh Menyebarkan fitnah Mohon maaf kalau lidah saya tergelincir Dibetulkan Mengucapkan fitnah jadi fitnah Bukan Bayanul haq Menjelaskan sesuatu yang benar Fulan telah terjatuh Dalam masalah ini Fulan telah terjatuh Dalam masalah ini Bukan menyebarkan fitnah Justru kita membantu Fulan yang sudah terjatuh ini Agar tidak diikuti Apa yang salahnya tersebut Nah kalau diikuti Dia menanggung dosa kan Betul tidak? Misalnya Fulan Berucap kada, kada, kada, Kemudian diikuti oleh Madunia Padahal ucapannya ini salah Menyelisih syariat Bukankah Fulan ini akan Ikut menanggung dosanya? kita Ketika kita menjelaskan bahwasannya Apa yang dikatakan Fulan Itu adalah sebuah kesalahan Walhamdulillah kalau kita pun Mendapati Fulan ini telah rujuk Walhamdulillah kalau fulan ini pun telah beristighfar Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Bayanul haq Menjelaskan tentang hakikat kebenaran itu sendiri Menunjukkan bahwasannya Itu salah, itu batil Harus Dikatakan Walaupun mungkin bagi fulan itu terasa pahit Tapi Insya Allah kepahitannya ini akan menjadi obat, penyembuh. Tidak hanya bagi fulannya, tetapi juga bagi umat secara keseluruhan. Misal, dulu saya mengatakan, boleh mendengarkan Radio Roja, itu salah sampaikan kepada umat. Pahit memang. Tetapi, dampak kepada umat, Bahwasanya apa yang dikatakan oleh fulan mendengarkan radio roja itu Adalah sebuah kesalahan ya. Hayu al-Ikhwah Sampaikan Jangan mendengar radio itu ya. Itu adalah kesalahan Dan Fulan pun sudah mengakui itu kesalahan ya. Maka Bukan kita kemudian Membeberkan aib dirinya Ini masalah dakwah Masalah keselamatan Manhaj, masalah keselamatan, akidah seseorang. Akidah umat. Justru akan membantu. Dengan dijelaskannya kesalahan itu akan membantu. Dan insya Allah. Setelah jelas kesalahan itu. Kemudian rujuk, kemudian tobat. Kemudian nampak perbaikan-perbaikannya. Kondisi dakwah pun akan Menjadi baik. Tidak akan lagi terjadi khilaf. Yang satu boleh dengar, yang satu tidak boleh dengar. Maka, ini adalah merupakan bahagian dari proses untuk membantu seseorang. Berada di atas kebenaran itu. Jadi jangan dituduh kalau kita menjelaskan tentang ini kesalahannya, ini kesalahannya, ini kesalahannya. Wah itu membongkar aib. Lah, bukan membongkar aib. Dan bukan pula menyebarkan fitnah. Ini adalah sebagai bayanul hak untuk menjelaskan ini batil dan yang benar ini begini. Sehingga kemudian kita tidak tergolong Dari barisan orang-orang Barisan hamba-hamba Allah Yang menyembunyikan tentang al-hak Ini yang harus kita faham Dan insya Allah kita menjelaskan Kesalahan-kesalahan itu pun Dilandasi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas. Benar-benar karena kita ingin menyelamatkan saudara kita. Kita ingin menyelamatkan saudara kita. Bukan untuk menjatuhkan saudara kita. Ketika kita menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan, bukan untuk menjatuhkan. Justru supaya umat tidak mengikuti Apa yang sudah salah Tutup kesalahan itu Jangan diikuti Apakah itu tidak membantu saudaranya? Membantu saudaranya Minimal memutus supaya Dosa itu terus tidak ber Tidak berpusar pada dirinya Kita bantu Kita bantu untuk kemudian Bangkit dan kemudian berdiri Di atas kebenaran itu Maka ya. Hal yang demikian ini ya. Tidak bisa dilakukan Kecuali oleh orang-orang yang benar-benar Ikhlas ya. Kalau orang yang Menyebutkan Ikhlas semata karena Allah Tidak akan ada tendensi tidak akan ada tendensi, oh menyebutkan hal demikian dalam rangka untuk menjatuhkan, nah kan, kita semata-mata ingin menyelamatkan saudara kita agar saudara kita itu kembali lagi ke jalan yang benar, tetapi ingat bahwasannya kesalahan-kesalahan itu pun harus diketahui sehingga umat kemudian tidak ya, tidak terjatuh ya. tidak kemudian mengikuti pemahaman yang salahnya tersebut ya. ini penting ya. insya Allah dengan landasan semua dilandasi oleh keikhlasan yang melakukan kesalahan pun memang ikhlas Ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang menyampaikan dalam hal ini Mengingatkan umat untuk tidak mengikuti yang sudah salah itu pun Dilandasi dengan keikhlasan pula Allah akan memberkahi Ini adalah pokok dari Amal seseorang Keikhlasan itu Yang mendengarkannya juga ikhlas Karena Allah tidak kemudian dipelintir Kesana kemari Mentang-mentang saya dari Suku X Wah saya tidak terima Maka jangan karena kesukuan Bukan karena kita dakwah bukan dilandasi oleh dasar kesukuan Bukan pula dilandasi oleh dasar Individu, figur tertentu Kita mengikuti al-hak Kebenaran itu yang kita junjung tinggi Maka salah alamat kalau ketika kita membicarakan sesuatu kemudian ah itu dia Lukmanion lagi-lagi usah Lukman lagi-lagi usah Lukman memangnya kami ini orang-orang baru kemarin. kita berada di barisan beliau karena beliau menyuarakan al-haq karena beliau di atas al-haq kita mengikuti karena al-haq bukan karena individu figur tokoh ataupun yang lain Maka ikhafidin azza kumullah. Ya. umar martolik kita tinggalkan. Itu adalah sebagai bagian, bentuk bahasnya kita tidak mengikuti orang per orang. Kalau salah ya salah. Tidak mau diajak untuk kepada kebenaran ya sudah. Masalah mah kita berpisah di sini. Ya. Kita berpisah. Ya. Kita ingin rujuk. Kita ingin taubat. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu bentuk taubat itu adalah kita menyuarakan bagaimana seseorang untuk kembali kepada manhat yang benar. Dakwah kita di berbagai tempat mengajarkan kepada manhat yang benar dalam semua sisi. Tidak hanya dalam masalah yang dulu misalnya pernah dilakukan kesalahan-kesalahan di laskar, laskar jihad, tapi semua sisi, termasuk misalnya dalam masalah pendidikan, kita pun menyuarakan bahwasanya pendidikan yang model. Sementara ini dikatakan oleh sebagian salafin ini pendidikan milik salaf, tapi ternyata setelah kita koreksi, kok ada pelajaran ilmu kalamnya, kok ada pelajaran akhlak, bungkusnya akhlak, tapi isinya ajaran-ajaran tasawuf. Kita koreksi, kita mau koreksi bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, membubarkan sekolahnya, bukan? Tapi karena ini berbahaya untuk umat. Ya. Dulu masih malu-malu, sekarang terang-terangan. Lihat bagaimana setan menggiring. Ya. Dulu masih malu-malu, uh itu ilmu kalam ya, diumpetin, ya. disembunyikan. Tapi terang-terangan sekarang, ya. Mengajarkan ilmu kalam. Bahkan tidak hanya itu saja. Bahkan mengutip. Kalau para ulama. Barang siapa yang meninggalkan. Al-Quran wa sunnah. Dan kemudian berpaling kepada ilmu kalam. Kemudian dibela. Lihat. Yang tidak diperbolehkan oleh alim imam Asyatibi kan, Meninggalkan Al-Quran wa sunnah. Berpaling ke ilmu kalam. Kalau kita kan tidak berpaling kepada Al-Quran wa sunnah. Tapi kita tetap belajar ilmu kalam Ya Tidak berpaling kepada Al-Quran wa Sunnah Tapi belajar ilmu kalam Lihat kita kan tidak berpaling Kepada Al-Quran wa Sunnah Subhad Bukan dalam rangka Untuk kemudian Ini masalah dakwah Masalah umat Kasihan anak-anak salafiyin. Harapan orang tuanya disekolahkan Dididik Di tempat tersebut Dalam rangka untuk mendapatkan Pendidikan, pengajaran Yang sesuai dengan Manhaj salaf Tapi kalau kemudian dicekoki Pelajaran akhlak Daftar isinya Dari mulai A sampai B Itu sejarah toreko. Naksa Bandia, Toreko, Shataria, Toreko, oh, sampai sederet. Pelajaran akhlak dikatakan bahwasanya yang mampu menyelamatkan kegersangan spiritual pada masa orang-orang sekarang ini hanyalah tasawuf. Luar biasa menanamkan menanamkan bagaimana tasawuf menjadi solusi nah, Allahu Akbar yang sedemikian tidak disadari. Lingkungan di kemana kan manhas salah. Maka ikhwal fitnha zakumullah keikhlasan itu penting. Termasuk ketika kita menerima nasihat itu Ketika kita iringi dengan hati kita yang ikhlas Semata-mata karena Allah SWT Kita akan terima nasihat itu Tidak kemudian kita ya, Tidak kemudian kita menampik nasihat itu Atau bahkan mencurigai orang yang menasehatannya itu Wah oh, ini ada maksud-maksud tertentu Ada udang di balik bakwan ini ingin menghancurkan kita ini. Lah. Wallahi. Kalau ingin menghancurkan enggak usahlah pakai yang begini. Ya. Ya. Tapi kita ingin menyelamatkan. Yang seperti itu tuh salah. Dan kita yakin Orang-orang itu sudah faham Ilmu kalam itu seperti apa Terus subhat itu Dikembangkan, dikembangkan, dikembangkan Sampai akhirnya menjadi sebuah pembelaan Ini yang berbahaya Maka Keikhlasan kita Untuk menerima nasihat Itu akan sangat positif ya. Bagi ya. Diri kita terkhusus ya. Ya. Jangan kemudian kita Berusaha untuk Menolak Apalagi sampai ya. Timbul Sikap Kibir ya. Ya. Sikap yang kemudian Akan menolak Kebenaran itu sendiri Kata Rasulullah s.a.w. dalam Riwayat muslim Al-Qibru Batarul haq wa gamtun nas Sombong itu Menolak kebenaran Dan melecehkan Manusia Maka ikhafiddin a'azakumullah Disinilah Keterkaitan keikhlasan itu pada diri seseorang dalam beramal, berucap, bertutur kata, dalam menerima nasihat ataupun bahkan menasehati itu sendiri. Layad khulul jannataman karena fi qalbihi misqalu zarroh min kiber. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kesombongan itu sebesar zarroh. Walaupun hanya kecil saja kesombongan itu Karena Ketika sudah ada kesombongan Di dalam hati seseorang Maka akan sulit Untuk menerima kebenaran Mi khafiddin a'zakumullah Inilah hakikat pentingnya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahuwataala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan yang senantiasa kita bangun, semata-mata karena Allah kita perbaharui keikhlasan itu terus agar agar kita terus berada di dalam amal yang amal itu senantiasa dilandasi dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena A, tidak karena B, tidak karena kesukuan, tidak karena kedaerahan. Tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang sedikit ini bisa menyegarkan kembali keadaan hati kita. Untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Wallahu a'lam bishab. Ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kebenaran adalah dari Allah Subhanahu Wataala. Al Hakumirabik, falatakunan, namin al mumtari. Kebenaran itu dari Rabbmu maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu di dalam menerima kebenaran tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita persiapan untuk salat duhur ya. Antriannya sudah banyak untuk berwudu. Ya.